Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita ini Alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam hari ini memang terasa agak sunyi. Tidak seperti biasanya yang sampai melimpah lipat keluar ruangan. Ada ada di bawah. Soalnya kan direkam enggak nyambung. Kayaknya uas pokoknya. Rekamannya sekian. Benar sih bawa banyak. Tapi ada yang mengatakan kemungkinan karena materi terakhir kemarin. Jadi materi kemarin itu materi sampai cap. Karena sudah sampai ajarnya jadi tidak melanjutkan lagi Atau kemungkinan kedua karena malam hari ini hujan Jadi kemungkinan kalau hujan itu tempat itu lebih menarik daripada tempat makan Jadi tadi sudah disampaikan malam hari ini kita masuk ke bagian kedua dari materi kita yaitu membangun pemangun bisnis syariah. Enggak ada yang melai membangun bisnis syariah. Kalau Bapak-bapak sekalian ada yang ikut dari pertama mestinya ingat. tadi sudah disampaikan bahwa membangun bisnis syariah itu harus yang pasti lah Dan pilar yang pertama Sudah kita selesaikan 16 kali pertemuan Sehingga sampai lupa Pangkalnya Ini bahasa apa Kok sampai kematian Baik saya ingatkan kembali. Ini pertemuan awal kita dulu Kita membahas ini Sukses bisnis ada 4 Jadi ini Dan pertanyaan adalah kita berbicara bisnis Kalau ingin sukses, yang pertama Kita harus memiliki fondasi yang kuat Kita sebut asas bisnis Nah ini yang sudah kita selesaikan 16 kali pertemuan itu. Kemudian pilar kedua Yang kita mulai hari ini itu adalah Amal bisnis Amalia bisnis Ini pilar kedua Kemudian pilar ketiga adalah Gima bisnis Jadi bahasa Inggris tambah bahasa Arab. Inggeris. Bisnes itu bahasa Inggris Kalau asas bahasa Arab, amal bahasa Arab, iman bahasa Arab. Jadi imatul Bisnis Bahasa apa? Tambah-tambah. Kalimut bisnis internasional juga. Biar tak kumang. Kemudian yang keempat adalah sunatul Bisnis Jadi Bisnis sudah diarabkan. Al bisnis Jadi kalau kita ingin sukses bisnis Maka marketer ini harus jalan Yang pertama adalah asasnya Yang kedua adalah amaliyahnya Yang ketiga adalah imannya Yang keempat sunnahnya Asas kita sebut sebagai Pembuka bisnis kita Makanya yang Kemarin banyak kita eksplorasi itu adalah Persoalan tawakal Tapi dengan Pemahaman tawakal yang benar Tawakal yang benar itu Sebelum istiar kita sudah mulai tawakal Jadi tawakal sebelum Tawakal selama dan tawakal sesudah Dan pemahaman tawakal yang salah Salah satunya adalah Kita berikhtiar dulu Bekerja dulu baru bertawakal Itu pemahaman yang salah Kalau pemahaman tawakal seperti itu Maka tawakal tidak ada manfaatnya apa -apa. Jadi asas bisnis harus benar Itu sebagai pembuka Kemudian yang kedua amalia bisnis ini sebagai penuntun. Supaya bisnis kita benar. Berarti pilar yang kedua ini kita akan bicara halal haram, benar salah. Percuma kita sukses bisnis, kekayaan melimpah ruah tetapi ternyata diperoleh dengan cara yang haram. Istilahnya kita hidup kaya raya mati masuk neraka. Ada yang mau? Kalau kita bisa mau Maka ini kita sebut sebagai penuntun Jalan bisnis kita Kemudian yang ketiga Kimah bisnis sebagai pendorong Jadi sukses tidaknya Orang Islam dalam berbisnis Itu ditentukan oleh Kimahnya Orang kalau berbisnis tidak memiliki Kimah itu seperti orang Bekerja tidak memiliki Target Dan dulu sudah kita bahas Antara kimah dengan atas itu berbeda. Kalau orang Islam tidak bisa membedakan Antara asas, amal, imah Itu nanti tercampur aduh Maka e, Biasanya bisnisnya tidak sukses. Kemudian yang keempat adalah Tutak bisnis ini sebagai penentu Sebagai penentu Apakah bisnis kita akan sukses atau tidak Jadi kalau dulu dirumuskan Yang pertama Asas bisnis itu Akhidat Islam Tujuan tertinggi Tujuan di atas tujuan Kalau Zoya itu tujuan Tujuan di atas tujuan Kenapa ini harus kita pahami Supaya jangan sampai Tercampur aduk Tadi kita katakan antara kimah dengan asas Tidakkan-tidakkan Orang Islam itu kalau ditanya Kenapa kamu bisnis Apa yang mendorong kamu bisnis Kenapa kamu melakukan bisnis Supaya disebut orang Islam Dan dia menyebut tujuan saya bisnis itu Untuk mencari ridho Allah Benar apa salah Ya benar saja Terus bagaimana Kamu menjalani bisnis Ya pokoknya Saya bisnis itu lillahi ta'ala Seikhlas-ikhlas Benar apa salah Ya benar juga Terus apa yang akan kamu peroleh Dalam bisnis itu Ya terserah Allah Kamu bisnis alamannya mana? Daging islaminya Ya di bumi Sehingga kalau terjadi transaksi Berapa kamu jual Barang kamu? Ya, saya lillahit Taala. Kalau nggak dikasih keuntungan, ya itu sudah takdirnya Allah. <laughs> itu namanya bisnisnya jadi kasau. Ini ke kekasauannya itu tidak tidak bisa menem menempatkan masing-masing hilang gitu saja. Kemudian yang kedua, amalia bisnis ini harus terikat dengan hukum syara. Yang ketiga kima bisnis itu Kima bisnis itu adalah magia Yaitu nilai materi Jadi bisnis itu dalam rangka Untuk mendapatkan apa Yang mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya Jadi kalau bisnis tidak dalam rangka Mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya Namanya bukan bisnis Tapi jangan dikatakan ini berarti orang kapitalis Ini orang materialistis Ini tidak ikhlas bicara ikhlas tidak ikhlas itu di sini bukan di sini. berarti bisnisnya tidak li lilahitahala kalau dalam rangka untuk mendapatkan materi lilahitahala bicaranya di sini bukan di sini di nomor satu bukan di nomor. jadi jangan kita perhatikan. jadi orang itu kalau bisnis kemudian ingin mendapat keuntungannya sebanyak banyaknya itu bukan berarti tidak ikhlas. Dan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya itu berarti Sama dengan kapitalis, itu juga bukan Jadi kalau niatnya sudah benar Sudah ikhlas, caranya benar Kemudian untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya Itulah yang islami Jangan sampai niatnya sudah benar, caranya benar Tapi dapat nggak dapat, ya syukur Alhamdulillah Kemudian yang keempat adalah Sunat bisnis terikat dengan sunat Jadi bagaimana Merantan bisnis yang baik itu Cuma harus tahu sunat umum Jangan sampai Atasnya sudah benar Hukum syariatnya sudah benar Kemudian e, semangat Untuk meraih keuntungannya sudah benar Memang untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya Tetapi cara yang dilakukan Tidak sesuai dengan sunat Artinya apa? Ya salah-salah Istilah Inggrisnya itu boneks Borde nekat <laughs> Pokoknya apa nekat? Mau bisnis apa? Pak Tau bikin proper Yang biasanya untuk menghasilkan keuntungan banyak itu apa? Proper Pokoknya nekat aja Kalau ada tanah kita beli aja pinggir-pinggir nah, pantai itu banyak tanah. <tuh> Bangun rumah di sana sintung sapanya Roro Kidul. Itu. <tuh> itu namanya enggak terkait dengan sunat Jadi semua harus diperhitungkan. Membangun rumah memang kualitasnya bagus, penggunanya bagus, kemudian dijual dengan harga yang sangat mahal itu sudah tidak sesuai sunatulu sunatuluannya bagaimana? ya kita harus melihat pasar dan kalau saya mengatakan di dalam menentukan harga itu harus benar-benar melihat pasar itu bukan berarti kapitalis juga mengikuti hukum pasar Nanti kita bisa melihat bahwa hukum pasar itu Sebenarnya itulah yang islam Asal pasarnya itu pasal yang Terlindungi oleh syariat, Pasar yang islam Karena harga itu Tidak boleh ditentukan oleh pemerintah Jadi kalau ada komoditas oh, Harganya harus diumumkan oleh Pemerintah itu Menyalahi islam Apalagi harus dipertarungkan Di DPR Berarti kemarin pemerintah menetapkan Harga itu tidak boleh Untuk BBM Jamnya apa? Itu belum kita bahas <guluh> <tuh> Kalau dalam Islam Tidak hanya bicara pasar Tapi harus dilihat komoditas Karena tidak semua komoditas Boleh masuk ke pasar Seperti minyak itu tidak boleh masuk pasar Jadi kalau harga minyak ditentukan oleh pasar Itu malah tidak buruk Nah bagaimana penjelasannya itu Nah ini pertemuan awal kita dulu Membahas 4 silah ini Oleh karena itu sekarang kita masuk bagian 2 Yaitu membangun amal bisnis Bagiannya apa? Bagaimana pemahaman kita agar dalam Amal kita bisnis itu bagian dari amal secara keseluruhan dari manusia. Jadi amal bisnis itu bagian dari keseluruhan amal manusia. Dan karena amal manusia itu semuanya harus terikat dengan hukum syariat, sebagaimana yang sudah dibahas berkali-kali di dalam di dalam apa materi yang pertama, Tidak Islam. Nah sekarang kita maknanya. Ada berapa materi? Insya Allah tidak kalah dengan akidah paling tidak 15 materi <tuk nihunch flowers> ah, mati, ya, <tuk> Sampai kapan? Sampai ada <laughs> Sampai ada yang cukup sudah <laughs> Ternyata hidup lagi Sebenarnya mayatnya itu makan basuh <laughs> Nah dari syariah 1 kita akan membahas standar perbuatan manusia Ini berarti kita membahas Amal yang paling mendasar Paling filosofis yaitu Membahas tentang tanda perbuatan manusia Sebuah pembahasan yang mungkin tidak pernah kita Pikirkan Sama sekali tidak pernah kita Pikirkan pembahasan itu Yaitu membahas standar perbuatan manusia Walaupun setiap hari kita berbuat Setiap hari kita beramal Tapi kita tidak pernah memikirkan Bahwa semua amal itu ada standar Semua yang kita lakukan itu ada standar Maka mari kita lihat Standar perbuatan Apa ini dimaksud standar perbuatan Kita Tadi saya katakan kita setiap hari berbuat Tapi karena perbuatan itu Kejadiannya sangat cepat Kita sering merasa bahwa perbuatan itu Terjadi secara spontan Misalnya kita harus Duduk langsung kita minum Itu kan perbuatan Seakan-akan perbuatan itu terjadi begitu saja padahal semua perbuatan yang disengaja oleh manusia itu ada standar tapi karena saking cepatnya kadang-kadang kita tidak merasa bahwa semua perbuatan itu ada standar oleh karena itu perbuatan yang tidak ada standarnya itu hanya perbuatan yang refleks, jadi kejadian-kejadian yang istilah sepatu kodar dulu itu adalah di luar kekuasaan manusia misalnya kita kesandung kemudian misuh itu misuhnya itu refleks Itu gak pakai standar Dan saya bisa ngasih contoh Karena gak biasa misur Itu perbuatan yang refleks Tapi perbuatan yang kita sadar Di dalam lingkaran yang kita kuasai Kita bebas untuk memilih Itu semuanya ada standar Nah yang dimaksud standar itu apa? Standar perbuatan Misalnya tadi contoh Kita dikasih minum Secara berana Yang dimaksud standar perbuatan itu Kalau kita haus Kemudian disodori minuman Ini teh ya Biar rekamannya tahu Ini teh <tuh>. Kita disodori teh Kemudian kita mau minum Nah yang disebut standar perbuatan itu apa Kalau kita diberi teh Kemudian mau minum Maka pertanyaannya kenapa ketika diberi teh kita mau minum Kemudian kita juga diberi minuman keras Warnanya mirip ini Minuman keras Terus kita tidak mau minum Jadi pertanyaannya kenapa ketika kita disodori teh mau minum Kemudian disodori minuman keras tidak mau minum Jadi yang dimaksud standar perbuatan itu apa yang mendorong manusia itu Melakukan perbuatan Dan apa yang mendorong manusia itu Tidak mau melakukan perbuatan Itulah yang disebut standar perbuatan Apa yang membuat dia Mau melakukan Dan apa yang membuat dia tidak mau melakukan Itu yang dimaksud standar perbuatan Nah yang kita cari Motif yang mendorong Itu apa Itu standar perbuatan Kok bapak-bapak sekalian mau-maunya datang ke sini hujan-hujan? Yang mendorong bapak-bapak sekalian datang ke sini itu apa? Karena diundang. Yang diundang banyak. Kenapa ada yang datang, kenapa ada yang tidak datang? Apa yang mendorong datang ke sini? Dan apa yang mendorong untuk tidak mau datang ke sini? Itulah standar bapak-bapak. Jadi standar perbuatan kalau dirumuskan pertanyaannya adalah mengapa orang itu mau melakukan perbuatan itu atau mengapa orang itu tidak mau melakukan perbuatan? Oke sampai di sini bisa dipahami itu yang kita maksud dengan standar perbuatan. Sekarang kita melacak. Secara cermat Yang membuat orang itu mau melakukan itu sebenarnya apa? Yang membuat orang itu Senang melakukan perbuatan itu apa? Yang membuat manusia Suka melakukan berbagai aktivitas itu sebenarnya apa? Dan Apa yang membuat orang itu Tidak mau melakukan berbagai aktivitas itu sebenarnya apa? Ini banyak teori, banyak pendapat Kita lihat pendapat Apa sebenarnya yang mendorong? Nah ada yang mengatakan, yang mendorong. Uh sebagai korpoint pun loh. Di rumah itu teman-temannya lagi baru bisa bikin korpoint. Ada gambarnya loh. Gambarnya loh tu loh. Ia banyak yang terpakar. Sebenarnya apa yang mendorong? Nah ini saya tunjukkan satu teori Yang mengatakan bahwa Sebenarnya yang membuat orang itu Mau suka melakukan berbagai aktivitas Itu karena dia suka bebas Jadi kalau manusia itu diberi ruang kebebasan Maka dia akan banyak melakukan Perbuatan Dan sebaliknya Apa yang membuat dia suka melakukan perbuatan Itu karena tidak suka terikat Tidak suka diatur Ada teori yang mengatakan Maksudnya apa? Biasanya kalau baru teori itu jadi maklumat Belum mabuk berpikir itu apa? Paham itu pertemuan antara maklumat dengan fakta Fakta itu sudah dengan contoh Maksudnya apa sih? Biasanya contoh yang paling gampang itu anak kos Ini masih ada yang kuliah mahasiswa yang nyapi jadi pengusaha kalau kita diberi satu ruang kos-kosan satu kamar suruh memilih kamu lebih suka mana dibebaskan sehingga kamu boleh melakukan apa saja atau kamu diatur selama di kos-kosan biasanya milih mana Suka diberi kebebasan penuh Atau suka diatur-atur Suka mana? Mesti suka memilih Yang bebas kan Berarti kan kalau dia bebas Diberi kebebasan Dia itu mau bangun jam berapa saja silahkan Mau tidur jam berapa saja silahkan Mau keluar jam berapa saja silakan. Mau pulang jam berapa saja silakan. Mau makan apa saja silakan. Mau pasang gambar apa saja silakan. Mau nyetel musik apa saja silakan. Jadi ketika orang diberi ruang seperti itu, biasanya akan suka melakukan berbagai aktivitas. Dia bangun pagi jam 4 ya silakan. Mau salat ya silahkan, habis itu mau tidur lagi silahkan, mau terus makan silahkan, mau olahraga silahkan, kemudian mau kokoh-kokoh style musik silahkan, mau bahasa-bahasa silahkan, terus mau ngelayak keluar silahkan, mau pulang sampai jam 12 malam silahkan, mau makan di kamar silahkan, mau tidur di kamar silahkan, mau pasang gambar apa silahkan, mau semua menteri digambar dipasang silahkan. Atau Diikat dengan aturan-aturan Kalau -aturan. kos-kosan diatur itu Biasanya apa? Harus bangun jam 4 <tuh> boleh lewat jam 4. Kalau sampai lewat, guyur air <tuh> Setelah itu gak boleh tidur lagi Kalau keluar, pulang itu jam 9 malam nggak boleh lewat jam 9 Kalau lewat jam 9, pintu gerbang tutup Setelah itu harus tidur. Tidak boleh musik, apalagi keras-keras. Tidur, lampu harus dimatikan Dan di dalam kamar kos tidak boleh makan. Makan harus di luar kamar. Pasang gambar harus SBY dan <tuk> <tuk> tidak boleh yang lain. Ujungnya burung Garuda. <tuk> Foto sendiri tidak boleh. Foto ibunya apalagi. boleh. <tuk> Milih mana Senang terikat atau senang bebas Umumnya orang itu suka bebas Dan tidak suka diikat Itu kata teori Yang mengatakan Motif utama manusia berbuat Apa yang mendorong manusia Tapi kesimpulannya apa Teori ini Teori ini adalah teori yang Kalau orang berbuat karena suka bebas itu sebenarnya salah. Orang berbuat karena tidak suka terikat itu juga salah. Kenapa? Karena ini teori yang baru permukaan. Kenapa? Kalau ini diterus teruskan, misalnya dia suka bebas. Silakan coba kalau bebas. Misalnya dia bebas tidur jam berapa saja. Orang kalau diberi kebebasan tidur. Umumnya anak kos itu apa? Mesti tidur terus kan. Mungkin bangun jam 4, Setelah itu salat subuh. Bennya habis subuh tidur lagi. Bangun-bangun sarapan, tidur lagi. Sampai jam 12, bangun makan, tidur lagi gitu. Sore bangun, salat asar, tidur lagi. Sampai maghrib bangun, salat, makan malam, tidur lagi. Bangun jam 12 malam, salat Isya, tidur lagi. Silakan tidur terus, bebas kan enggak ada yang larang. Kesimpulannya, apakah kemudian dia akan melakukan itu Terus menerus, akan tidur terus Ya baru akan tidur terus Apakah Motif berbuatnya itu karena Dorongan dia suka kebebasan Ternyata tidak Begitu dia tidur terus Sampai 24 jam tidur Dia pasti akan merasakan Tidur terus itu ternyata Di bahasa itu malah gak enak malah tidak nyaman, malah rasanya itu benggak, rasanya itu panas, rasanya malah pusing, malah nggak bisa apa-apa. Terus kalau dia sudah merasakan akibat kebebasan dia tidur terus, badannya itu malah nggak sehat, badannya malah nggak nyaman, malah dia malah nggak jenuh. Akibatnya apa? Dia pasti akan suka rela untuk tidak tidur terus. Dia akan dengan penuh kesadaran Tidak akan tidur Besok. Kenapa nggak tidur? Untuk tidur silahkan bebas enggak. Saya pagi ini Tidak akan tidur Pokoknya kalau saya tidur hanya malam saja Kenapa tiba-tiba dia Melakukan itu Apa yang mendorong? Berarti ada sesuatu yang lebih dalam Dari sekedar suka bebas Atau tidak suka bebas Contoh lain yang lebih ekstrim apa? Dia punya kamar, silahkan bebas melakukan apa saja. Dia tidur di situ bebas, makan di situ bebas, buang air di situ bebas, buang air kecil di situ, buang air bisa di situ. mana diatur atur? Kan bebas. Kalau aturannya sih, buang air harus ke belakang. Apalagi malam gelap, WC nya di luar rumah lagi, hujan di bawah apa pohon kembuca. Yang mengerikan. Ya lebih enak ini kamar-kamar sendiri saya bebas. Saya daripada harus jalan ke belakang, saya pengen buang air besar di situ mojo gitu aja, wah, tepas. enak kan bebas. Tapi setelah itu malah nggak usah tidur. Sudah minta ampun malah nggak bisa tidur. Saya yakin, walaupun diberi kebebasan, besok itu tetap tidak akan melakukan. dia tidak akan mau melakukan itu. dengan penuh kesadaran bukan karena dibebaskan juga bukan karena diatur tapi dia dengan suka rela melakukan itu contoh lain misalnya dia bebas di kamar kosnya bebas makan apa saja makan roti boleh makan nasi boleh makan ayam boleh makan guling boleh makan bantal boleh malam-malam kelaparan aturannya makan itu akan harus keluar ke iga bakar misalnya terlalu jauh malah <gifat> misalnya gitu eh, lebih baik di rumah saja kamar-kamar oh, sendiri bisa itu yang mengenyangkan sama bantal itu satu masuk kan malah perutnya nggak karu-karuan nanti suruh menghabiskan buling mesti nggak mau, dengan sukarela jadi bukan karena dibebaskan juga bukan karena Aturan, dilarang makan bantar Gak usah dilarang, dia tidak akan makan bantar Untuk selamanya Berarti kesimpulannya apa? Ada sesuatu sebenarnya Ada sesuatu yang lebih berpengaruh Dalam manusia berbuat Dari contoh-contoh sederhana tadi Kita bisa menyimpulkan Sesuatu yang lebih berpengaruh Dalam perbuatan manusia Itu apa? Ternyata pengetahuan Atau pemahaman dia Jadi yang sebenarnya Mendorong motif yang Paling dasar yang mendorong Manusia berbuat itu adalah Pengetahuan atau pemahaman Pengetahuan atau pemahaman apa Tentang Dampak perbuatan. Jadi contoh Sederhana tadi sebenarnya motif utama yang mendorong manusia berbuat itu apa? bukan karena kebebasan bukan karena peraturan tapi karena pengetahuan dia tentang dampak dari perbuatan maksudnya apa? kalau dia tahu dia paham bahwa dampak perbuatannya itu akan baik maka sebenarnya gak usah dibebaskan, gak usah disuruh-suruh, gak usah diatur-atur, dia akan dengan suka rela untuk melakukan. Sebaliknya, kalau dia tahu, dia paham, dari perbuatannya itu akan berdampak buruk, saya yakin orang itu akan dengan suka rela meninggalkan, tidak akan melakukan. Jadi kalau dia tahu atau paham Bahwa dampak perbuatannya itu baik Maka dia akan dengan sukarela Melakukan perbuatan Sebaliknya kalau dia tahu Bahwa dampak perbuatannya itu akan buruk Maka dia juga akan dengan sukarela Akan meningkat Itu sebenarnya motif yang paling mendalam Dari semua manusia Ketika akan berbuat Jadi aturan itu sebenarnya enggak dipelukan manusia. Makanya bagi manusia itu aturan hanya berlaku kalau memang diawasi atau diberi sanksi itu dia mau terikat dengan aturan. Tapi aslinya itu bukan yang mendorong dia. Sebenarnya mendorong dia berbuat itu Karena pengetahuan atau pemahaman dia Tentang dampak berbuat Jadi nggak usah diberi aturan Dilarang kencing di dalam kamar kos Nggak usah dikasih aturan itu Maka semua anak kos tidak akan melakukan itu Karena apa? Dia tahu persis dampak buruk Dari apa yang dilakukan maka walaupun kamar mandinya jauh dia akan suka rela melakukan untuk buang air di situ. Dan dia tidak mau buang air di situ dengan suka rela dia akan Kalau dia tahu bahwa dampak makan bantal itu buruk, usah dikasih aturan. Selama berada di kamar kos dilarang makan bantal. Siapa yang berani makan bantal harus mengganti. Enggak perlu. Kenapa? Dia akan suka rela meninggalkan. Kenapa? Tahu jamba. Kuliah juga begitu. Enggak usah dikasih aturan kalau ujian dilarang nyontek. Kalau ujian dilarang bikin kerpekan Enggak usah dilarang. Kalau dia ujian setiap ujian dia nyontek. Akhirnya nggak plan belajar. Setiap ujian nyontek, dan hasilnya bagus-bagus terus. Sampai lulus IP-nya 4,5. Kayaknya <tik> <tik> Nilainya A semua, tapi hasil menyontek. Tapi begitu dia terjun ke masyarakat, ternyata nggak punya ilmu sama sekali. Misalnya katanya lulusan akuntansi misalnya gitu. Suruh bikin pembukuan nggak bisa, Suruh itu nggak bisa, suruh buat laporan keuangan nggak bisa, semuanya nggak bisa. Kamu IP-nya 4 nilainya semua nggak bisa apa-apa gitu. -apa. Baru seminggu kerja langsung dipecat. Pasti dia akan sadar. Kalau tahu dampaknya buruk seperti ini, dulu saya tidak akan melakukan kontak kemannya. Dan dia akan suka rela tiap malam belajar sungguh-sungguh. mengapa yang terus? Kalau tahu dampak perbuatannya itu buruk, oleh karena itu kesimpulannya apa? Persoalan perbuatan itu sebenarnya persoalan pengetahuan tentang dampak perbuatan. Nih, Seandainya semua yang kita lakukan itu mengerti dampaknya semuanya. Kita bisa milih-milih sendiri Dengan sukarela Tetapi masalahnya Masalahnya apa? Dampak perbuatan itu Time responnya oh. <tipasutar> Respon itu ya dampak <tipasutar> Time itu waktu Dampak jangka waktunya itu berbeda-beda. responnya itu ternyata ada yang bersifat jangka pendek, ada yang bersifat jangka panjang, dan ada yang bersifat jangka panjang sekali, yaitu di akhir. Jadi masalahnya ini ternyata dampak perbuatan itu tidak semuanya berjangka pendek. ada yang berjangka panjang mungkin 10 tahun, 20 tahun ada yang ber, berjangka panjang sekali, nunggu mati nunggu hari kebangitan nunggu di panjang di dihisap baru dimasukkan neraka nyesel gitu kalau tahu begini <guluh> dulu saya tidak akan melakukan gitu. saya yakin kalau dia ngerti dampaknya masuk neraka dia suka rela kok. walaupun harus merangkak Misalnya eh, harus salat subuh ke masjid Dan jalannya itu Terus merangkak dia akan suka rela Merangkak, kalau tahu itu dampaknya baik Dan walaupun enak sekali misalnya Berzina itu kan enak sekali gitu. Tapi kalau ngerti dampaknya Buruk itu Walaupun harus di Di, mungkin di sekitarnya itu dikelilingi wanita-wanita semuanya telanjang, semuanya cantik ngelirik, ngelirik aja enggak kalau ngerti dampaknya buruk <laughs> kenapa? karena masalahnya dampak perbuatan itu ada yang sangat pendek ada yang sangat panjang, ada yang sangat panjang sekali jangka pendek ada yang sangat pendek karena sangat pendek maka saya yakin tidak ada orang yang melakukan Contohnya apa? Contohnya coba ini di diangkat, dibuka, pegang satu-satu. <laughs> ada yang mau nggak mau? Kenapa? Satu detik langsung nggak ada satu tetek langsung, <laughs> langsung disetrum. Kenapa orang nggak mau pegang setrum? Karena dampaknya sangat pendek. Sehingga terhadap listrik semuanya itu mesti akan sangat rapi, sangat terlindung, sangat terjaga karena time response-nya sangat pendek. Orang tahu betul akibat kalau sampai main-main sama listrik. Dampak buruknya akan langsung terasa. Dan semua orang pasti taat. Diatur maupun tidak, diatur dia akan suka rela untuk tidak pegang listrik. <tuh. tuh>. Dengan suka rela menghindari dari kena strom listrik. Kenapa? Karena dampaknya Jangka Menjik. Tapi kalau jangka panjang Mungkin nunggu 10 tahun Saya ingat dulu zaman saya kuliah Itu ada kejadian Mahasiswa S2 dari UNER Itu sudah kerja, sudah sukses Sudah jadi manajer Sukses di perusahaan Mungkin sekitar 10 tahun kemudian Baru ketahuan bahwa Tesis S2 nya itu plagiat Diplak dari tesis S2 nya Mahasiswa UGM itu baru ketahuan setelah sekitar 10 tahun ketahuan kemudian diberitakan di koran, akhirnya jadi berita besar-besaran. Pihak Uner langsung memanggil mahasiswa itu, mantan mahasiswanya, dipanggil ternyata ditunjukkan sama persis tesis UGM sama Uner gitu, dan dia mengakui langsung saat itu juga gelarnya dicabut. diberitakan di koran-koran, akhirnya apa dampaknya? Pertama, dia langsung dipecat dari perusahaan, langsung di PHK itu Ternyata dampaknya tidak berhenti sampai di situ. Semua anaknya yang sekolah itu dikeluarkan dari sekolahnya. Kalau tidak dikeluarkan, dia keluar sendiri karena malu. Semua temannya mencibir dia, keluar dari sekolah. Tidak hanya sampai di situ, seluruh tetangga kampungnya mencibir semua sehingga dia harus pindah. Dia sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan rumahnya, kehilangan sekolah anak-anaknya. Akhirnya, benar-benar dia susah hidup. Melamar kemana saja ditolak. Karena semua orang tahu ini orang yang tidak jujur, pelakon pelakian. Nah, begitu dia terpuruk jatuh begitu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya mesti kalau tahu, gitu kan? Kalau tahu perbuatan plagiat saya itu Berdampak buruh Kalau tahu Saya yakin dulu nggak mau Disodori kayak apapun nggak mau Untuk menyontek Tesis itu Saya akan dengan sukarela Gak ada yang nyuruh Saya akan jungkir balik banting tulang Untuk membuat tesis sebaik-baiknya Dengan tangan saya sendiri Dengan karya saya sendiri Saya nggak mau meniru Karya orang-orang Tapi ini kan ngelau, ngelau. Kalau orang itu tahu, paham, dampak dari perbuatan itu akan buruk, dia pasti suka rela bekerja giat, belajar giat, dia akan membuat karya yang sebaik-baiknya. Walaupun mungkin diusai nilainya tidak A, mungkin hanya dapat B, tapi karya sendiri akhirnya membuat dia akan sukses, lestari, tidak ada yang membuka, dia akan suka rela melakukan, kenapa? gambarnya jangka panjang termasuk yang jangka panjang misalnya kesehatan kalau sekarang lagi sehat itu kan biasanya orang itu enak-enak, makan enak-enak, tidur suruh malahnya agak malasnya minta ampun. tapi begitu kena sakit gitu Mungkin sakitnya kan karena, karena kolesterol tinggi, jantungnya tekanan darah tinggi, karena terlalu makan banyak makan berlemak, kurang olahraga, akhirnya jantungnya kena stroke, stroke nya kemudian membuat dia lumpuh sebelah. Dokter cuma mengatakan ini gara-gara bapak tidak teratur makannya dan bapak kurang olahraga. Dulu sudah disarankan untuk racing olahraga nggak mau. Akhirnya dia akan mengatakan Kalau tahu Kalau tahu bahwa kurang olahraga Atau olahraga itu akan Jangka panjang dampaknya baik Dan kurang olahraga Dampak jangka panjang akan buruk Maka saya yakin Dengan sukarela Mungkin tiap pagi dia akan olahraga Enggak usah disuruh Enggak usah dipaksa-paksa Sukarela Kenapa? Tahu dampak Apalagi yang panjang sekali Seperti tadi Di kompleks perumahan saya itu Kalau akad pagi dulu, sekarang sudah Nggak tahu kok, sudah hilang Saya kalau berangkat subuh Itu mesti saingan sama ibu-ibu Ibu-ibu pagi-pagi itu Udah pada ngumpul di lapangan Pakai pakaian olahraga Pakai training yang pecocot itu Gue itu udah mukul-mukul Siang ledep diumumkan, senam jantung senam jantung dan pagi-pagi buta itu, pada budu hindu ngumpul, begitu semangat untuk melakukan senam jantung, kenapa? karena dia berpikir jangka panjang berpikir jangka panjang semangat berolahraga, kenapa? ingin berumur panjang, ingin sehat dengan olahraga teratur, insyaallah usianya akan lebih panjang, kesehatannya terjaga Tapi pertanyaannya kenapa sama-sama bangun pagi, sama-sama keluar rumah, sama-sama kedinginan. Kenapa panggilan Adhan tidak pernah dipenuhi, tapi panggilan cing-cing-cing ini dipenuhi. Karena tidak berpikir sangka panjang sekali Lebih rela untuk olahraga daripada solat subuh misalnya. Ada satu riwayat yang mengatakan Saya tidak tahu ini hadisnya Soalnya apa tidak saya hanya dengar dari pengasian Orang Islam kalau meninggalkan Sholat wasib satu kali saja Itu akan dimasukkan ke neraka 75.000 ribu tahun Satu kali meninggalkan sholat 75 ribu tahun Gara-gara olahraga pagi sehingga tidak sholat subuh Kemudian dimasukkan kok Umurnya aja 75 tahun Masukkan nerakanya 75 tahun Itu baru sekali sholat subuh Apalagi tiap minggu tidak sholat subuh Misalnya gitu Itu kalau ditanya, nyesel gak? Wah, minta mintamu Kalau tahu gitu, walaupun dikingking Saya enggak peduli Pokoknya mau laraka mau enggak Pokoknya saya akan merangkak-rangkak Ke masjid untuk apa? Sholat subuh Kalau mesti dampak panjang sekali. Mungkin pernah dengar hadis Rasul tentang fadillah salat subuh berjamaah di masjid. Banyak hadisnya gitu. Sampai eh, kurang lebih Nabi mengatakan kalau tahu bagaimana eh, pahalanya sholat subuh gitu. Jadi enggak ada yang mungkin enggak ada yang relatif buruk suara. Kalau perlu datang ke masjid yang merangkap apa? Ada pengajian di masjid saya Pinter gitu. Itu hanya untuk menunjukkan tangkap adat, tangkap sekali tapi dia tidak menggunakan bahasa Dalam pengajian Ahad pagi dia mengatakan, "Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kalau saya katakan salat berjamaah di masjid, salat berjamaah subuh, berjamaah isa Duhur Asar misalnya gitu." Kalau Anda mau Sholat bersama subuh Allah menjanjikan pahala Seluas langit dan bumi Tertarik enggak? Berulang-ulang dikatakan pahalanya itu Seluas langit dan bumi Sekali sholat bersama di subuh Tertarik enggak? Enggak ada yang tertarik. Setiap langkah Menuju ke masjid itu Setiap langkahnya itu dihitung pahala Satu kali langkah dapat pahala, dapat pahala. Makin jauh makin baik Kalau dekat ya muter-muter dulu Tapi tetap mesti sepi Apalagi subuh itu mesti paling sepi Dapat satu sok penuh aja Lumayan Kenapa pengumuman tidak menarik Saya yakin itu karena dampaknya Jangka panjang sekali Aku terlalu lama Langit coba kalau dibalik, itu pinter juga kiai kiai yang di kita di dengan kenapa coba sekarang umumkan nanti kalau habis azan subuh azannya sekeras kerasnya biasanya orang kan bangun mesti terus tarik kemul gitu tapi coba setelah azan subuh diumumkan bapak-bapak ibu-ibu sekalian siapa saja yang mau sholat berjamaah di di masjid tiap orang akan diberi satu juta rupiah kesempatan terbatas Hanya untuk 10 orang pertama Itu saya yakin itu Mungkin ada yang masih telanjang ya lari <tama> Orang yang berubah, kenapa? Itu jangan, jangan pendek Lihat 1 juta itu mata langsung berubah Yang bangun pagi itu merah <tama> jadi hijau Saking <tama> semangatnya Kenapa? 1 juta di depan mata Apalagi tidak ada batas Siapa saja yang mau salat berjamah Suguh di masjid setiap orang akan diberi satu juta. Itu saya yakin itu. cukup itu masjidnya. Mengalahkan salat Kenapa? Jangka pendek. Padahal pahalanya di akhirat itu satu juta. enggak Allah. Itu kan kalau dengar gobloknya orang itu kan. Kenapa satu juta? Satu juta kerja sampai mati kalau Gini-gini dibangunkan mungkin apa istana di akhirat itu nggak sama sekali. Itu hanya karena masalah dampak Artinya orang itu lebih suka berpikir jangka pendek daripada apa apalagi jangka panjang sekali. Makanya salah satu kitabnya Imam Ghazali mengatakan siapakah orang yang cerdas itu orang yang cerdas bukan yang Nilai matematikanya 10 bukan yang kalau uang itu rata-rata 10 bukan bukan yang diterima ugm itu yang gitu. Kata Imam Ghazali orang yang cerdas itu yang berpikirnya jangannya itu panjang, semakin panjang semakin cerdas. Apa Imam Ghazali cerita? Jadi kalau orientasi amalnya itu untuk dampak yang makin panjang, bahkan panjang sekali itu sebenarnya orang uang yang cerdas. Kebalikannya orang yang paling bodoh, orang yang paling gua itu orang yang orientasi amalnya itu sangat pendek. Sangat pendek. Orang suka berzina itu kan sangat pendek. Begitu pengen pengen langsung menikmati pendek sekali itu. Enggak berpikir nanti dampaknya bagaimana. Saat itu juga dia ingin merasakan kenikmatan, dampak yang dianggap baik. Saat itu. kesimpulannya apa? Yang dibutuhkan manusia, kebutuhan manusia itu kan sebenarnya pengetahuan tentang dampak perbuatan yang pasti memberi dampak yang baik itu caranya memperoleh bagaimana. Yang dibutuhkan manusia kan Kebutuhan hakiki manusia Kebutuhan yang sebenarnya dari manusia itu Informasi apa yang bisa memberikan pengetahuan Tentang dampak perbuatan itu Baik Di jangka pendek itu baik Jangka panjang baik Di jangka panjang sekali juga baik Kalau ada informasi Yang bisa memberikan pengetahuan yang pasti Saya yakin itu pasti laris banget Jadi kalau orang menyadari Tentang filosofi perbuatan ini Bahwa sebenarnya yang Paling penting dari manusia itu adalah Pengetahuan tentang dampak Tapi dampak kan sesuatu yang belum terjadi Sesuatu yang belum pasti Yang dibutuhkan manusia itu apa? Bagaimana manusia bisa mengetahui Dampak ini nantinya itu akan Pasti baik Baik jangka pendek Jangka panjang maupun jangka panjang sekali Kebutuhannya itu semua. Caranya menetapkan bagaimana Sehingga saya kalau melangkah seperti ini Nanti pasti baik Kalau dalam dunia bisnis itu pasti sukses Sukses jangka pendek, sukses jangka panjang Maupun sukses jangka panjang sekali Kalau ada pengetahuan itu Yang bisa memberikan Informasi yang pasti Itu mestinya yang, yang akan dipilih Jadi kebutuhannya itu Jadi kalau ada orang yang rajin sholat Kenapa rajin sholat? Itu pasti ingin Dampaknya baik kan? Apa dampak baik? Masuk surga Mungkin ada yang protes Boleh nggak Kalau sholat niatnya Pengen masuk surga Ikhlas nggak? Dulu sudah dibahas Ya boleh-boleh saja Orang kalau salat ingin masuk surga Boleh dan itu ikhlas Termasuk orang salat Karena takut masuk neraka Boleh enggak? Ya boleh saja Ada yang berani Yang penting saya itu Lilah di ta'ala, masuk neraka enggak apa-apa Ada yang berani Orang sufi kan Orang sufi itu satu paket. Jadi antara lillahi Allah dengan ingin masuk surga dan takut masuk neraka itu nggak bisa dipisah-pisah. Orang kalau sholat karena ingin masuk surga itu mesti lilahitaa Allah. Surganya berarti Allah. <gakai> Apa ada surga yang lain? Orang ingin masuk surga itu mesti karena surganya Allah. Dan takut nerakanya Allah. Itu mesti karena Allah enggak. yang Oke, okay, kembali ke sini. Jadi kebutuhan manusia itu sebenarnya kebutuhan untuk menetapkan. Saya kalau melakukan ini, nanti dampaknya pasti baik. Caranya menetapkan bagaimana. Nah, sebelum kita menetapkan, mencari bagaimana ketetapan yang pasti kita lihat dulu standar yang umumnya digunakan manusia di dalam. melakukan perbuatan dari yang umumnya dilakukan manusia ini nanti kita pilih-pilih mana yang bisa memberikan kepastian menurut yang saya kumpulkan ada 6 nanti kalau kurang tambahi kalau kebanyakan dikurangi enggak, Pak. ini hanya hasil survei saya yang pertama untuk menetapkan baik buruknya itu dengan standar apa Mengandalkan kekuatan inderanya Yang kedua Dengan menggunakan Naluri atau perasaan Yang ketiga Dengan menggunakan Predikat Terhadap perbuatan Yang keempat Dengan menggunakan pendapat orang banyak. Yang kelima Dengan menggunakan adat istiadat Yang keenam dengan menggunakan undang-undang Peraturan negara itu yang umumnya dipakai manusia. Kalau ada yang lebih silakan ditambah, kalau kebanyakan silakan dikurang. Bisa dipahami? Paham maksudnya? Belum dijelaskan, opa. Dampaknya <laughs> sudah tahu dulu. Kalau mengatakan tidak paham, takut dampaknya buruk. Kita, kita lihat satu-satu Yang pertama Dengan pengamatan indera Maksudnya apa? Kita lihat Manusia itu memiliki indera Yang dengan indera itu manusia Bisa memahami fakta yang dihadapinya Sehingga dia bisa Melihat Dari fakta-fakta yang di itu Apakah nanti kalau dilakukan Itu berdampak baik Atau berdampak buruk Contohnya apa? Kenapa manusia kalau diberi apel itu Mau makan Karena secara inderawi dia bisa Mengindera bahwa apel itu memang enak dimakan Dan kalau dimakan itu akan berdampak baik Tetapi kalau disuruh makan batu Tidak mau Karena inderanya tahu bahwa batu itu tidak enak Dan kalau dimakan Dampaknya buruk Tapi ingat Ini hanya bagi manusia yang bisa menggunakan inderanya bagi anak kecil yang belum bisa menggunakan inderanya karena akalnya belum normal, belum sempurna maka apa yang dihadapannya akan dimakan ketemu batu dimakan, ketemu kapur dimakan dulu ibu saya itu kan guru kalau ngajar saya waktu masih kecil kemana-mana mesti dibawa karena enggak kuat bayar pembantu Dan ibu saya pengen saya jadi anaknya ibu Bukan anaknya pembantu Jadi kalau ngajar di sekolah mesti Saya dibawa dan kalau ibu saya ngajar Saya itu ditaruh di bawah Dan biasanya Kapur satu dus bisa habis Dikasih mainan kapur Dan biasanya dibiarkan Karena ibu saya si ibu sendiri Satu kapur saya gunakan nulis Itu capek saya makan Maka saya sekarang kelebihan Ya, <laughs> ya karena anak kecil nggak ngerti Baik atau buruk Tapi bagi kita bisa mengindera Maka orang dalam apa Standar yang pertama itu Dia akan menggunakan kekuatan inderanya Untuk bisa memastikan apakah nanti kalau dia melakukan ini itu akan berdampak baik atau melakukan itu akan berdampak buruk sehingga yang menjadi standar yang menjadi acuan itu adalah kekuatan indra. Jadi pengetahuan itulah yang akan menjadi landasan bagi manusia untuk melakukan atau tidak melakukan. Apalagi kemampuan indrawi itu terus dibantu dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. <tuh> kalau nuruti perasaan Saya kalau pergi naik pesawat itu takut Untuk perasaan Tapi kalau mengikuti ilmu pengetahuan Ya menjadi tidak takut Karena pesawat kalau sudah di, Sudah terbang Itu nggak bisa langsung jatuh Ya kalau mesin mati ya masih pelayan Itu membuat kita tenang kan sudah bisa, bisa mendarat di laut Tapi kalau helikopter itu kan Kalau berhenti ya makanya saya nggak mau naik sampai sekarang, karena nggak ada yang mewarisi. Kalau itu nggak sesuai ilmu pengetahuan. Kalau dariman nggak usah naik, paling nggak masuk ke takutnya. Nah pertanyaannya apakah dengan kemampuan Memahami fakta saja sudah cukup Termasuk kenapa manusia Tidak mau pegang listrik dan sebagainya Itu karena punya indah Sejaknya belum cukup Dia memiliki yang kedua yaitu apa Nahuri Atau perasaan Ini sudah pernah kita bahas Jadi manusia sejak lahir itu sudah diberi Ilham oleh Allah Sudah diberi apa Petunjuk atau hidayah yang kita sebut hidayah kaukia, salah satunya itu naluri yang bisa membedakan baik buruk. Jadi banyak perbuatan manusia yang faktanya tidak bisa diindera. Jadi kalau hanya mengandalkan indera saja tidak bisa, maka dia perlu memiliki perasaan atau naluri. Misalnya jujur, jujur itu baik apa buruk ini dijelas kan tidak bisa gitu. Apakah jujur itu dijelas kemudian manis gitu kan? Beda sama apa? Jujur itu di juga nggak bisa gitu. Wah, Pak Taufik ganteng banget Yang malam ini. Kenapa? Karena dia jujur itu nggak bisa. Gitu. <gat> Jadi kalau ia bohong kelihatan jelek kan nggak bisa gitu. Malah banyak koruptor yang ganteng-ganteng, <gat -gat> karena nggak bisa diindera. Tapi orang itu secara naluri ngerti jujur itu baik, santun baik, menguji baik, keras itu buruk, cuaan itu buruk dan sebagainya. Jadi untuk menilainya manusia memerlukan sebuah naluri atau perasaan Yang itu memang sudah dibawa sejak manusia lalu Jadi jujur itu baik, bohong itu jelek, santun baik, kurang ajar itu jelek menolong baik, tidak peduli jelek, lembut itu baik, keras itu jelek, memusih baik, mencela jelek dan sebagainya Manusia berpendapat yang baik, jika dilakukan akan berdampak baik Sebaliknya yang jelek, jika dilakukan akan berdampak baik Kenapa manusia suka pada kejujuran Karena dia tahu kalau dia jujur Itu akan berdampak baik Pokoknya kalau jujur terus itu akan baik Kalau bohong terus itu akan buruk Maka dia akan dengan sukarela meninggalkan Itu berarti standar perbuatannya apa Menggunakan naluri atau perasaan Nah sekali lagi Nanti yang akan dibahas Standar ini bisa dijadikan pegangan Enggak untuk bisa Mendapatkan kepastian Apakah kalau jujur Terus itu pasti akan baik Baik jangka pendek, jangka panjang, maupun jangka panjang sekali Kalau bohong Terus itu apakah pasti buruk Baik jangka pendek, jangka panjang Maupun jangka panjang sekali Menolong, apakah menolong itu Pasti baik Baik jangka pendek, jangka panjang Maupun jangka panjang sekali Ini yang harus ditandas. Karena kebutuhan kita apa? Mencari pegangan yang pasti. Kalau kita lakukan itu pasti akan baik. Jujur terus pasti baik. Tolong nanti kalau pulang rumah, jujur terus ya. Begitu sambut istrinya, wah istrinya ingin acting yang in sebaik-baiknya. Ya pakai baju baru, kemudian sisiran, pakai bedak, tebalnya 2 cm gitu. Kemudian pakai apa? Telak, pakai apa... Let's speak itu wah ya Bapak. Gimana Mas penampilan saya malam ini? <ieur22> Harus jujur. <ier Lucy> Kalau jujur kira-kira akan berdampak baik apa buruk? <ier <fellows> <ier <spoiled> Kalau jujur kan gimana Mas penampilan saya mirip <desenvolver> <ier predictable> kuntilanak. Saya yakin, pintu langsung ditutup Keluar Kenapa buruk, usah ini jujur terus Gimana sih Gak sesuai pelajaran tadi Tapi ini belum kita nilai Pertanyaannya Apakah cukup dengan maluri Atau perasaan saja, ternyata Belum cukup, masih ada yang ketiga Jurus yang ketiga Umat lagi. Yang ketiga itu adalah didasarkan pada predikat perbuatan. Jadi bukan bukan mengikuti indera, bukan mengikuti naluri, tapi mengikuti predikat yang diberikan pada perbuatan itu. Maksudnya apa? Kita lihat. Jadi terkadang manusia itu suka memberi status pada perbuatan. Jadi perbuatan walaupun perbuatannya sama, tapi ada yang diberi status baik, terpuji, ada yang diberi status tercela. Pemberian status itu bukan karena Inderanya Bukan karena Perasaan Jadi karena Manusia dari luar Terhadap perbuatan itu memberi status Namanya apa? Dengan menggunakan akalnya Manusia itu memang suka memberi status perbuatan Misalnya membunuh itu tercela. Maksudnya gimana sih? Pemberian status itu kan di luar perbuatannya Seperti Nanti atau perbuatan seks itu terselam Kalau kita kembalikan keadaan perbuatannya Mohon maaf ya Ini contoh yang ekstrim Melakukan hubungan seks itu secara fisik itu bagaimana Perbuatannya kan begitu aja kan perbuatannya begitu. Tapi kenapa dengan perbuatan yang sama, perbuatannya sama, sama-sama dilakukan laki-laki sama perempuan, tapi kadang-kadang orang itu memberi penilaian terpuji, tapi kadang-kadang memberikan penilaian tercela untuk perbuatan yang sama. Yang kemudian diberi sebutan misalnya seks bebas itu tercela, tetapi kalau menikah itu terpuji. Tapi perbuatannya sama. Membunuh sudah begitu, membunuh itu kan misalnya menusukkan besok ke dalam perut, itu kan perbuatannya. Kan? Tapi sama-sama membunuh, nanti ada yang diberi status terpuji, ada yang tercela. Misalnya belanda datang ke Indonesia membunuh orang Indonesia, itu diberi status apa oleh orang Indonesia? Tercela kan? Tapi kalau ada orang Indonesia yang belah londo, terpuji. Besama-sama yang kok, ada yang diberi predikat terpuji, ada yang diberi medikap tercela. Berarti yang memberi penilaian siapa? Akal manusia Dengan akalnya manusia bisa memberi status <tuh> Maka Kalau manusia sudah memberi predikat perbuatan itu terpuji Maka dia akan melakukan perbuatan itu Karena dia berharap dampaknya akan baik Kalau dia memberi status perbuatan itu terkelat Maka dia akan meninggalkan Karena takut bahwa itu dampaknya akan buruk Misalnya ee, Berhubungan seks Dengan PSK Bukan PKS PSK. <tuk> <tuk> Saya sering katakan <kasi>, <tuk> Benar ya <tadi? tuk> PSK Kenapa nggak mau melakukan Karena Tidak terbusi Kalau tidak terbusi takut dampaknya buruk Salah satunya apa? Konangan istri Dampaknya <tuk> si burukin. Kalau nggak konangan nekat <tuk> Nah, apakah sudah cukup dengan predikat perbuatan? Jawabnya belum cukup. Masih ada yang keempat. Yang keempat apa? Mengikuti pendapat orang banyak. Jadi ini untuk perbuatan-perbuatan yang bukan karena menurut inderanya, bukan menurut nalurinya atau perasaannya, juga bukan menurut status yang dia berikan pada perbuatan itu, tapi semata-mata karena mengikuti pendapat orang banyak. Contohnya apa? Contohnya itu tren. dalam fashion misalnya gitu misalnya gaya rambut gitu. sekarang trennya apa misalnya disisir ke atas pokoknya acak katakan sekarang yang tren ujungnya dikasih coklat coklat saya pernah ke sakito rumah sakit sakito kemarin menjo orang sakit itu wah sekarang yang masuk ke dokteran orang-orang kaya kan kaya kayak penampilannya kayak Selebriti gitu Ada yang dokter koas itu rambutnya naik ke atas Suka-suka-suka Persis malaikat bercakap nyawa Kewater nanti pasti Kira sudah Dari yang Kenapa dia melawan itu Mungkin kalau dia mau jujur Menggunakan alurinya Dia berkata kayaknya saya nggak nggak cakep-cakep amat cakep sih Kalau bergaya kayak gitu Kalau nuruti. Kalau dilihat secara indrawi juga sisiran kayak gitu malah susah kan, mungkin harus disisiri satu-satu sih begitu. Jadi mengikuti e, faktanya nggak cocok, Inderannya nggak cocok. Mengikuti status yang dia berikan juga nggak cocok. Tapi kenapa dia tetap melakukan itu? Karena tren. Saya sekarang yang tren itu kalau nggak gitu dianggap ketinggalan zaman. Jadi mengikuti pendapat banyak orang, seperti model pakaian, model rambut, gaya bicara, gaya berjalan dan sebagainya. Model pakaian itu sebenarnya secara kalau mengikuti indra seharusnya akan mengikuti mengikuti ya postur tubuh lah gitu loh. Kalau orangnya tinggi sih pakaiannya harusnya begini, orang pendek begini. Saya nah, ingat dulu ada kalau laki-laki itu kan celana kadang-kadang cute break, gitu loh. Dulu zaman 70-an itu pokoknya dari atas ciut kemudian ke bawah itu mengembang kayak sapu gitu jadi apalagi sampai tanah itu bisa membersihkan jalan, -jalan. tapi sebenarnya kalau di, dihitung secara fisik pendekatan fisik ya secara indrawi itu mestinya kalau untuk orang tinggi kan ya nggak nggak pantas kan. ya mungkin untuk, untuk orang pendek lebih pantas Tapi itu kan ada masanya. Kemudian berubah kebalikannya kan. Atasnya eh, lembung bawahnya malah mengecil. Diploi. Istilahnya kan, diploi sama uh, kalau perlu dikasih apa, seselan yang kuancang. Yaitu mestinya cocoknya untuk orang yang terlalu kurus. Tapi karena tren mungkin orang gemuk, kuandek, bundar itu sudah... Bulat kayak gitu, pakai selama kayak gitu Kan makin melingkar Itu kalau enggak tahu dikira bola Sedang jalan Tapi orang kan enggak melihat Cocok enggak cocok, yang penting ini lagi trend Dia harus mengikuti gaya Jadi kadang-kadang manusia Mengikuti Maka manusia berpendapat, jika dia mengikuti trend Maka dampaknya akan baik Kalau tidak mengikuti trend Dampaknya akan buruk Maka dia akan suka rela melakukannya Apakah sudah cukup? Belum. Masih ada yang kelima. Jadi apa? Mengikuti acara istiadat. Ini berarti bukan karena apa? Bukan karena indera, bukan karena naluri, bukan karena status, bukan karena tren. Tapi karena apa? Semata-mata karena acara istiadat. Kalau sekarang sudah agak luntur ya. Nuruti ades itu, wah kalau orang Jawa mungkin yang kontraktor merasakan punya tukang banyak gitu Yang satu izin kenapa nggak masuk? Wah ini kan betonnya ini seneng iwan gitu. Kenapa kalau seneng iwan nggak masuk? Itu geblakin baik. Gitu. Nah, kenapa kalau geblakin baik itu nggak masuk? Kalau saya kerja itu Dampaknya akan buru. Bisa geblak. <gurha> Biasanya Selasa pagi misalnya gitu, masuk lagi itu Paki ni labunya itu pon misalnya, pon aneh ini meninggal dunia tidak masuk lagi gitu. Baru seminggu tidak masuk terus kenapa? Takut kalau dia bekerja, dia benar-benar berani melakukan itu karena takut berdampak buruk. Semata-mata karena apa? Ada setiap Wah kalau orang Jawa masih megami itu ngeri Saya pernah punya tetangga itu Kena dampak buruknya itu Dia itu pada lulusan Akademi Angkatan Laut Perwira Angkatan Laut Dia sudah jadi komandan Minimal lulus pertama kan komandan-komandan Ketam -kom, komandan Dan dia sudah Oke, okay, sudah Karier, sudah Tata sosial sudah semuanya sudah Oke okay semua, gajinya sudah oke okay, Dan sudah punya calon istri Tinggal saat-saat Menikah lah kira-kira begitu Ya seperti biasa Ada Jawa kan sebelum Urut-urutannya sebelum lamaran Kan biasanya ada ke uh, rumah dulu Akhirnya Nembung Orang tuanya nembung ro-robuk dulu pas pacaran itu nggak pernah dibahas tentang wetonnya gitu loh ternyata mertuanya tanya anakmu lahir wetonnya apa terus anaknya wetonnya apa ternyata setelah dihitung itu tidak sesuai akad menurut ada Jawa itu weton Wakil tidak boleh ketemu pat disingkat <tuh> itu kalau nekat kata orang jawa, iya. kalau ketemu baik, itu kemungkinannya nah, cerah. pertama nanti akan cerai kemungkinan pertama, kalau tidak cerai kemungkinan kedua apa, tidak punya anak kalau tidak cerai dan tidak punya anak, jadi masih utuh, masih punya anak, kemungkinan ketiga apa, melarat gitu <tukmarket> <tuk> <Keren. Cera. tuk> okay. yes. kalau tidak, tidak masih ada yang keempat salah satu meninggal dunia Terus mau milih mana? Oh, dampaknya akan buruk. Orang tuanya, mertuanya, ngeyel. -nge. Pokoknya tidak boleh karena ini pasti ketemu baik. Akhirnya ditolak itu. Padahal perwiranya sudah senangnya minta pun bayangannya sudah tinggal menikah. Yang dibayangkan kan cuma bunga-bunga saja, gitu. tidak ada duitnya. Ternyata ditolak sama orang tuanya. Itu pulang itu langsung goyang itu. Langsung sok. Akhirnya apa? Gila itu. Perwira gila coba bayang Akhirnya dipecat dari kesatuannya Nah gilanya perwira itu Ya aneh gitu Saya lihat itu di rumah itu kadang-kadang Dia kan orang tuanya Punya topo gitu Kalau orang beli itu bisa gitu Ini harganya berapa bisa jawab. Kasih uang bisa Kembalikan Kembaliannya juga dia bisa ngitung Tapi kalau pas konser itu Sambil kadang-kadang sambil melayani itu ngatur-ngatur person, eh kamu, ulah dibunuh. Iya tegak itu, sendirinya. Wah, aku pernah sendiri sih, kenapa sih? Mengapa jadi komandan gila? Kalau komandan ngatur barisan, pembeli benda-benda terus. hanya gara-gara apa? gara-gara mengikuti adat karena kalau diteruskan itu akan berdampak buruk maka orang cara mertuanya itu benar-benar nggak -benar berani melanggar adat sehingga ada orang yang melakukan perbuatan itu benar-benar karena adat jika dia mengikuti adat akan selamat dan jika dia melanggar adat akan selamat itu kan jampak jangka panjang atau jangka Sangka panjang sekali yang dia yakin nah, itu apakah memberi kepastian atau tidak Nanti akan kita tulis Apakah sudah cukup? Belum cukup Masih ada yang Terakhir, yaitu yang kenal Sudah sekarang mudah-mudahan Terkadang manusia Berbuat bukan karena nomor 1, nomor 2, nomor 3 Nomor 4, nomor 5 Tapi semata-mata karena peraturan Contohnya apa? Bayar pajak Kalau mau jujur senang gak bayar pajak? Tidak senang kenapa tetap melakukan? Kenapa? Kalau dia tidak bayar pajak, dampaknya akan buruk. Kenapa dia tetap mau mengikuti peraturan lalu lintas? Nanti malam sepi di perempatan lampu merah tetap berhenti. Kenapa tetap mentaati itu? Karena dia meyakini kalau dia melanggar akan berdampak buruk. Kalau tidak melanggar, mentaati peraturan akan berdampak baik. Kalau bisnis tetap harus mengikuti prosedur izin usaha macam-macam harus diikuti semua kenapa? karena kalau diikuti akan berdampak baik kalau tidak diikuti akan berdampak buruk. Jadi manusia berpendapat jika mematuhi peraturan akan baik dan melanggarnya akan buruk. Sudah cukup? Menurut saya sudah. <laughs> kalau belum silakan ditambah. <laughs> nah dari enam ini pertanyaan besarnya kali lagi ini pertanyaan. Kalau diulang-ulang lucu <SILENCIO> <SILENCIO> Dari tam itu Pertanyaannya apakah standar yang digunakan Manusia itu bisa memberikan Kepastian Kalau disajikan pegangan itu akan Pasti memberi dampak Jangka pendek, jangka panjang Maupun jangka panjang sekali itu akan baik pasti berdampak baik dalam jangka pendek dan jangka panjang maupun jangka panjang. Dari keenam pegangan manusia itu bisa dijadikan pegangan yang pasti atau tidak. Bagaimana menilai standar perbuatan yang umumnya digunakan manusia yang enam itu jangan kemana mana-mana itu disebut sebagai itu materi saya. Baik, seperti biasanya, moga kami bersilahkan kalau ada yang mau bertanya. Mau bergantian Pak Kalau nggak ke... ada yang bertanya itu mesti takut jampaknya buruk. Jampaknya bisa si pet monyet. Bukan? Moga. Minggu depan kita nilai satu-satu. Satu sampai enam dinilai satu persen. Mana yang bisa memberikan kepastian? Ada pertanyaan? Pak Makal biasanya Takut buruk <tuk> Takut jadi buruk Ini Selasa apa sih? Selasa kelihuan juga boleh tanya. Oh iya boleh, silakan. Oh one Untuk mistis Nanti saya tambahkan. Wangsit. Bagus. Mungkin pengalaman tentang. nomor oke oke saya terima kasih selamat ini berkaitan dengan Ahmad Isid atau yang Ustaz tadi sebagai penonton Ini itu sebagai musim pengusaha jadi Islam sebagai aduan apakah dalam Selepas sama kita bersama pihak berkuasa, itu akan mesti terus berjalan mana jalan ke enam ini tadi ya, atau paling tidak yang terakhir undang-undang yang ada hari ini kita itu sedikit lupa, maksudnya apa kita perlu mencari-cari kembali ya, mungkin besok ya, tak tahu ya eh eee... mengenai kita <SILENCIO> Ini seperti apa dari kita apa dia memang benar -benar bisa menjadi eee... Atau... eee... daripada iya jadi pertanyaannya dari 6 itu terutama yang ke-6 yaitu mengikuti aturan undang-undang kalau dalam bisnis semuanya diikuti itu apakah bisa dijadikan pegangan yang pasti pasti akan berdampak baik jangka pendek, jangka panjang maupun jangka panjang sekali sudah tahu jawabannya kan jawabannya minggu depan <San -tikun> <San -tikun> kalau saya bocorkan kayaknya gimana gitu <San -tikun> tapi nggak apa-apa karena khawatir asal sudah tiba jadi jawabnya Uh, nanti kita nilai baik secara menggunakan akal maupun menggunakan Al Qur'an nanti mengikuti dalil Qur'an kena namnya tidak bisa dijadikan pegangan yang pasti kena nanya enggak plus 25 -vang. <laughs> yang <ako> Oleh karena itu Kalau kita itu ingin sukses dalam bisnis Maupun di dalam perbuatan apa saja Standar perbuatan tidak boleh Mengikuti ke enam Tidak boleh Kalau ingin Dampak yang pasti Sangka pendek, sangka panjang maupun sangka panjang Semuanya tidak bisa Dijadikan pegangan yang pasti Terus yang bisa dijadikan pegangan yang pasti Itu apa? Nah, ini masih rahasia <laughs> ya silang. Kenapa orang Islam sekarang Umumnya manusia termasuk orang Islam itu Sukanya memegang salah satu dari enam Atau ke enam-namnya tadi Bukan pegangan yang benar Jawaban yang singkat mudah itu Karena orientasi perbuatannya itu hanya dua Jangka pendek dan jangka panjang Tetapi Melepaskan orientasi jangka panjang sekali Jangka panjang sekali itu Banyak terlepas Dari orang Islam. Jadi yang Dikejar itu dampak baik Jangka apa? Hanya jangka pendek dan jangka panjang Itu orientasinya Makanya apa yang Menjanjikan itu akan memberikan Kebaikan, kalau bisnis yang Memberikan keuntungan yang banyak Sebanyak-banyaknya, itu akan dia Kejar Tapi apakah itu akan berdampak baik Sangka panjang sekali tidak pernah dipikirkan Karena itu memang Tidak menarik untuk dipikirkan Ya pokoknya tadi kan Diiming-imingi misalnya Kalau kita sholat subuh berjamaah di Dibangunkan istana di surga Satu kali sholat jamaah Bangunkan satu istana Kalau tiap hari berapa istana gitu Apa enggak kebek itu Akhiratnya gitu Itu enggak menarik Orang Islam enggak menarik Tapi walaupun hanya enggak usahlah satu juta. Siapa yang sulat subuh, mau sholat subuh, kasih seratus ribu aja. itu mesti rajin loh tiap hari. kemarin saya waktu di Jakarta di kantor Jakarta kan di kantor DPP itu sampingnya itu kan ada kantor mohon maaf untuk MLM enggak usah saya sebut. Itu saya lihat dari lantai atas itu sudah sampai azan maghrib, sudah sampai maghrib, kita sudah maghriban. Itu di depan kantornya itu orang ngumpul itu masih diceramai terus masih teriak teriak ah, ya, ah, ya, <laughs> itu di depannya dikasih satu nganu mobil apa e, sedan e, apa yang gambarnya macam jaguar kasih jaguar satu di depannya gitu jadi teriakannya itu punya mobil punya rumah gitu itu sampai maghrib mau habis tetap teriak teriak terus itu Kompori terus untuk ikut MLM itu. Kenapa sih betah padahal itu sudah sejak dari siang mungkin itu di ceramah gantian ganti orang suruh berdiri duduk aja enggak itu berdiri. Kenapa kuat itu? Karena diajak mimpi-mimpi jangka pendek jangka panjang. Sampai teman-teman enggak -teman kuat itu ada yang keluar itu naik motor lewat, wah sulap sulap sulap. itu nggak enak enak itu. Wushuang wushuang Tetap gak bubar juga gitu <tuh> Karena itu jampaknya jangka panjang sekali nggak diperhatikan Jadi kalau orientasi kelihatan Duitnya itu dikecil, Akan dikecil. Itu kata Imam Buzalis Bodoh-bodohnya manusia <tuh> Padahal kalau dibalik itu sebenarnya Logikanya Kalau jangka panjang sekali kena pendek kena, pendek sekali, jangka pendek juga kena Kalau istilahnya kiai di pesantren sederhana. Kalau kita itu nanam rumput, tidak mungkin tumbuh padi kan? Tapi kalau kita nanam padi, pasti tumbuh rumput. Itu ibarat orang pesan Kiai pesantren mengibaratkan begitu. Jadi jangka panjang sekali itu seperti menanam padi. Kalau kita nanam padi mesti dapat rumput. Tapi kalau nanam rumput ya Selamanya tumbuh terbuka <gul> <tuh> Jadi kalau orientasi perbuatan kita itu Jangka panjang sekali itu mesti pendek kena Jangka panjang kena Jangka pendek juga kena Itu pasti bocorannya <tuh> <tuh> Mau Tapi Manusia berbuah, <tuh> dengan dampak perbuatan buat maka dia akan lakukan. Ketika berbuat buruk maka dia tidak akan melakukan Tapi banyak orang lakukan padahal tak faham. Jangka jangka pendek, panjang. Apa sih panjang kali? Dan terlalu dilangka. Dia faham bahawa ini tidak baik buruk, tapi terlalu dilangka. Karena orientasinya jangka pendek. jangka pendeknya 10 kenapa dia melakukan itu jangka pendek sekali mesti menganggap dia baik mesti karena ada keputusan sesaat bahwa itu jangka pendek sekali misalnya contoh berarti jangka pendek sekali kan nikmat kan berarti benar-benar gak tahu tahu Dia walaupun diceramai kayak apa, ini itu kan ceramah jangka panjang. Kalau kamu merokok terus, nanti paru-parunya rusak, kena kanker janin, eh, Kenapa? di itu jangka panjang kan? Mesti eh, pengetahuan jangka panjang itu selalu kalah dengan jangka pendek. Jangka panjang sekali kalah dengan jangka panjang, jangka panjang kalah dengan jangka pendek. Mesti begitu. Kalau pendek kurang pendek sekali Misalnya mungkin masih dibantah Ming mingi salat subuh dikasih 1 juta kok enggak mau berangkat juga. Itu jangka pendek kan baik kok enggak mau berangkat juga. Berarti dia punya agenda jangka pendek sekali. Tidur itu dinikmati. 1 juta enggak bernilai karena Itu karena pertimbangan apa? Sangat pendek. Menikmati apa? Tidur Jadi bangun itu enggak dampaknya buruk gitu. Mending tidur terus. Kalau di kajian dengan faktor malasnya Di kajian dengan faktor malas Dalam diri manusia itu Iya Kenapa dia memilih malas daripada rajin Karena malas itu Bukur. Baik lagi <tipun> <tipun> <tipun> Tapi kalau dia ngerti Akibat malas Nunggu jangka panjang kan? Jangka panjangnya akibat malas itu buruk Saya yakin dia itu dengan suka rela Tidak pernah malas Dia akan rajin murus. Kalau ngerti, gitu. ini kan persoalan pengetahuan. Baik, <tuh> masih ada lagi yang mau bertanya. Gitu. Kami persilahkan. Malu bertanya dampak jangka panjangnya setahun. <tuh. tuh>. Saat di jalan itu jangka panjang. <tuh. tuh>. Tapi jangka pendek itu. Mempertahankan malu lebih baik. Okay. Baik kali ini kita sebutkan untuk pertemuan malam hari kemudian ke 17 belas. Insyaallah nanti kita sambung dua minggu lagi ya. Tetap setiap hari Selasa malam. Dan untuk kesempatan kali ini mari kita akhiri. Dengan baca al dan doa waktu maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.